gitu gerget ya. begitu dengar suaranya motornya datang pet, pet pet kan dulu motor Vespa pet pet pet ah, ah, datang jadi wah gitu kan nah gitu itu namanya karena kerinduan beda sekarang kan kalau sekarang kan sudah menikah ya jadi nggak segerget dulu segerget dulu kalau sekarang malah kedengaran dulu dulu kan masih motor sekarang udah mobil. Didit Istrinya ngomongnya, eh jam lima udah balik lagi. <SILENCIO> Jadi, apa tidak? Bukan sesuatu yang, oh gitu kan? Gak ada kergetnya gitu loh. Ya pak bu. Jadi yang pertama, Ramadan tuh harus dirindukan. Itu yang pertama. Yang kedua, fahami kemuliaannya. Ini persiapan rukyah yang kedua. Fahami kemuliaannya, keagungannya, nilainya. Memang kalau kita lihat, ini contoh saja.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 Soalnya lah kamu berbohong <SILENCIO> Cuma berbohong Ada seorang istri ngebohongin suaminya <SILENCIO> Karena dia itu ngeceng tas Harganya 1 juta setengah di BSN. Uangnya kurang Akhirnya dia bilang gini Papa, Si AA itu les Biayanya 1 juta setengah Padahal sebenarnya sejuta. juta 1 juta setengah gitu. Terus si Adi les juga kumon 700 ribu padahalnya kan 200 ribu Kata teman-teman Dosa lo ngebohong ke suami, apa katanya? Eh, biarin ke suami kalau ke orang lain, tak baru jangan ngebohong. Kalau ke suami mah wajar, atau nah gitu hitung hitung gaji atau ya pembantu saja digaji masa urangan terus sekolahan tuh, gitu. Pak Bu, ada orang yang meremehkan dosa, itu ada loh Pak Bu. Tiba tiba memang Bapak Yuma aneh lah, da. bukan orang yang tipe meremehkan dosa, tapi ada. Ada. Yang kedua.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 Ada saat-saat di mana keselewa lidah, ada saat di mana keselewa nafsu, ada. Ma, tapi orang takwa itu zakarullah, ingat sama Allah. Fas tagfaru lidunubihi, mereka segera mohon ampun. Walam yusiru alama fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan lagi. Nah, Ibu bapak yang Allah muliakan, jadi kemuliaan Ramadan yang pertama adalah bulan pengampunan. Silakan renungkan kita termasuk tipe pendosa yang mana, apakah meremehkan dosa.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 kalau lihat kuotanya, Ibu bakal masuk ke tahun 2008, Bapak masuk ke tahun 2008. Itu langsung air matanya berlina. Jadi Pak Am nggak bisa tahun ini. Iya, karena kan nomor kuotanya masuknya tuan Nur. Katanya gini, saya mau tahun berapapun saya terima. Memang rezekinya baru ada belakangan. Tapi Pak Am, saya takut umur saya tuh nggak nyampe. Saya teteh rindu lihat orang bukuf di ar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 Ya, tapi tetap hukuf di Eropa itu nomor satu, nggak bisa dikalahkan oleh waktu apapun. Nah, bagi yang sudah hukuf di Eropa atau yang belum, kita masih punya waktu yang terbaik untuk berdoa, yaitu ketika berpuasa. Kata Nabi, salah satu nlaturududang watuhum. Ada tiga kelompok manusia yang doanya pasti dikabulkan. Satu, dakwatul walidain, doa orang tua. Bapak Ibu, maaf saya tidak bermaksud menasehati.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 calon aku, shalallahu, dia itu orang waktu ditanya, deh, eh, kuliahnya di mana? Eh, Alhamdulillah, saya sekarang udah bekerja, tapi ya masih praktek di puskesmas. Oh dokter, ya sekarang saya lagi ambil spesialis, spesialis penyakit dalam. Oh, itu calon mantu ibu gitu, terus begitu datang waktu maghrib, bu maaf saya mau sholat maghrib dulu. Ayo diminum dulu. Ya, terima kasih saya juga sekalian berbuka. seneng tuh kalau punya calon mantu kayak gitu-gitu loh. Nggak, jawab aja. Senang tuh. seneng, seneng lah tuh kan. Gitu, ya. Jaba budak nanti rajin saum senin kamis. Jadi pendidikannya bagus. Sopan, santun, kaset. Jaba pas ditinggal di mobil nanti Mercedes-nya. New class. Ya. Gitu. uh Keren banget. Ya. Ibu, pingin gitu kah? Tapi boleh jadi... Cita-cita yang kita harapkan tuh enggak seperti, cita-cita dan kenyataan enggak seperti itu. Tiba-tiba anak kita tuh. bembem bembem bembem bembem bembem bembem bembem, nanya suara apa? Si A'a datang. Jadi si anak nanti mencalonkan, eh, men mengenalkan calonnya. Ternyata pas dilihat teh, motornya gede, jabrik, anting pakai jaket kulit numbahut ya. Sepatu Rak tak kan gitu. Assalamualaikum Oh gitu. Ya, ya. Pas, pas pas ditanya tuh, eh, uh, "De, kuliah di mana?" Ya, D3 tapi sudah 7 tahun belum selesai. Ari anak ibu, anak bapak Anak bapak Teh termasuk cantik, kuliahnya di kedokteran. Sebentar lagi jadi dokter itu pun di samping kedokteran tuh gelar nanti dua begitu lulus dokter Teh, dokter M Kes kan sekarang tuh kalau sudah S Cad sajana kedokteran kan ketika ambil uh, apa sekolah profesi kan bisa juga masternya. Maka anak-anak sekarang dokter-dokter sekarang tuh gelarnya banyak yang dua kalau anaknya pinter, dokter M Kes.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 Ari kawenatnya memotoran atau pantesan, D3 diunpannya tu lulus lulus. Kawanatnya memotoran gitu, jangan rada hidung atau pak motor atau bayang. Tu bibi saya tu, udah ngasih tahu, udah berikhtiar memisahkan lah gitu ya. Apa kata si nenek nete? Mama mampukan masa kali asep tetap asep. Neng udah nggak bisa dipisahkan lagi. Bibi saya tu curhat ke saya, alam senakumaha tu ya bibi te. Saya bilang bi teruslah ayat nama doakan dah bibi gay dosa itu tu kalau anak sudah dewasa ditahan-tahan untuk nikah berapa dosa yang sudah mereka lakukan bibi saja pacaran tilu bulan segitu parah na dulu <laughs> <laughs> bibi saja pacaran tilu bulan segitu parahnya ini genap tahun atau apa? sok bisa dibayangkan saya bilang bi teruslah nikahkan sok rezeki mah Allah maha luas kubi bidaakan saya bilang mungkin Bibi Sete masih denger gitu saran saya. Doakan. Tahu Pak, dari tiga mantunya sekarang ini, ya, yang pendidikannya paling rendah memang si Asep Supriyatna ini. Tetapi denger dulu. <tik> Emang D3 lagi? Ah, ini sama Deo di Unpandante, Deo. Tidak bisa diselamatkan. Tapi dari tiga mantunya itu memang pendidikannya paling rendah. Tapi bisnisnya paling maju. Sekarang ini bisnisnya jual-beli yang mobil mewah itu, Bu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 Doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi orang yang sedang berpuasa itu doanya mustajab. Tapi sayang yang disosialisasikan itu bukan doa, tapi tidur. Hmm, ya sering saya dengar ceramah. Saudara-saudara di bulan Ramadan tidur pun ibadah. Eh pantesan, ini golepak. <laughs> <laughs> ini, ini salah fatwa ini. Salah fatwa.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 banyak berdoa. Karena puasa itu, Ramadan itu bulan pengabulan doa. Mustajabud doa, yustajabu fihi doa. Dikabulnya doa. Tapi ingat, selain memperhatikan waktu, juga saya ingin mengingatkan Bahawa dalam berdoa itu kudu yakin, Pak Bu ya. Selain waktu Ramadan, itu kudu yakin. Jadi jangan sampai saya berdoa tapi saya sendiri enggak yakin. Saya berdoa, kata bapak teh, "Am, udah doanya, udah dikabul enggak?" Nah, tahu ya kayaknya sih enggak sih beda. Paling kalau orang senang, am ah, dikabulkan tu, tuhnya juga nama mual yang beda, swear moal beda, <laughs> oh, su pakai swear lagi, apalagi pakai swear tu. Jadi kalau bertolak tu kudo yakin, Jadi, timingnya betul, yakin, terus apa? Harus susun-susun baik sangka. Jadi kalau belum dikabulkan tu, oh, mungkin ini yang terbaik, mungkin Allah akan memberi waktu yang terbaik. Terus doa itu kan harus rendah hati ya, enggak boleh motot gitu, enggak boleh motot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 jangan ya Allah pokoknya enggak mau tahu terima jadi ITB pokoknya ITB teknik elektro angkatan 2007 ya Allah pokoknya enggak mau tahu teknik elektro ITB itu kata-kata enggak -kata mau tahu itu enggak boleh masuk dalam doa karena itu wujud ketidakrendahan hati saudara-saudaraku sekalian jadi ke kemuliaan saum tuh saum adalah bulan apa, pengampunan dosa yang kedua bulan yustajabu fihi doa kemudian yang ketiga Ramadan itu bulan pencerahan karena di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Qur'an Syahrur Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an Al-Baqarah Al ayat 185 Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an berarti bulan pencerahan jadi idenya Ramadan itu pikiran kita tuh lebih tercerahkan lagi ya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 Artinya apa? Pemahaman terhadap Quran itu sangat penting. Gitu. Makanya Ramadan itu bulan suci pencerahan yang harus kita isi dengan pemahaman, peningkatan pemahaman terhadap isi Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Al-Quran. di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Quran itu, Ramadan itu sebagai bulan suci pencerahan. Saya ingin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 jadi kalau jemaah haji kumpul 3 juta setengah, nah, Mescidil Haram itu bisa muat 1 juta. Nah, andai kan masuk orang Indonesia, separapatnya 200, juta, 200 ribu. Jemaah haji terbanyak di dunia kan dari Indonesia. gitu. Makanya Pak Menteri begitu pede, walaupun misalnya e, Garuda itu dilarang, oh, ya kita tidak jadi berangkat. Nah, pasti bakal dikasih 200 ribu, Pak. Paling banyak seluruh dunia. Orang Timur Tengah saja tidak segitu. Hanya memang orang Indonesia kalau di Masjidil Haram gak begitu kelihatan. Itu persoalannya body kecil gitu aja sih. Jadi kelihatan itu kan kayak orang Afrika, orang Turki kan gitu. Padahal Turki kan cuma 60 ribu. Tapi Turki kayak banyak. Karena gede-gede. Indonesia kan. Kalau orang Turki udah gak ada, orang Afrika udah gak ada. Baru kelihatan orang Indonesia. Keliti, keliti, keliti, keliti, keliti. Jadi kelemahan kita bukan di jumlah, di body sebenarnya. Gitu aja.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 Taraweeh itu ditemani istri. Sekarang istrinya sudah meninggal. Udah istri baru sekarang. Dulu Ma Ani, sekarang Wiwi. -wi. Dulu Ma sama Ani, sekarang Ma'ani wi Wiwi. Bisa jadi. Ya. Tahun kemarin datang ke tempat Taraweeh itu ditemani oleh suami ibu. Sekarang suami ibu udah gak ada. Itu semua bisa terjadi.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 Persiapan ruhiyah Yang tentu bisa kita siapkan Menghadapi ibadah saum Minggu depan Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita Allahumma inni ashadu bi anaka antallahu La ilaha illa antal ahadu somadu ladhi Lam yalid walam yulad walam yakullah hukufwan ahad Ya rahman, ya rahim, ya rabbana, ya Allah Ampuni ya rob segala kehilafan kami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 wafatkan kami dalam keadaan kami sangat mencintaimu dan sangat dekat dengan-Mu. Rabbana latuzikulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana miladun karahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.